Salam sejahtera sosial yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam topik yang lepas masih seputar salib. Sosial aku, Filipi pasal, pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan kali ini. Saudara-saudara, キュティラ・タラダンコ、a t a k a n pula sekarang sambil menangis banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus k e s u サ a h a n mereka ialah kebinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka kemuliaan mereka ialah aib mereka キ u ン・マレカ・ y a タ・ト・ト・ジュ・カ・パダ・プラ u ラ・ダ・ニアヴ a カ・ナ・カ・ y a ン・ガ・ア a キ a タ・ア・ダ・ラ・ディ・ダ・ラン・ソー・ガ、ダ・ダ・リシッ a ジュ・ s キータ・マナ・ティ・カン・ a d ニ・シ i クリスト・サ・ s ガイ・ジュ・ k u、ah、yang kekasih menjadi menarik kalau di dalam pergumulan kehidupan kita Kita melihat bagaimana peta kehidupan itu terkotak-kotak. Dan yang lebih menarik lagi. Bagaimana dikatakan ternyata salib menempatkan posisi tiap orang dengan jelas, dengan tegas. Salib menempatkan tiap orang pada posisi yang tidak mungkin mangkir, yang tidak mungkin lari. Nah disinilah salib menjadi suatu berita yang penting, berita yang kuat. Di dalam seluruh pergumulan kehidupan orang-orang percaya. Karena itu dikatakan, saudara-saudara ikutilah teladan ku. perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai laskar Kristus, laskar salib itu, maka hidup kita seharusnya menjadi hidup yang berpadanan dengan tuntutan dan kehendak salib. Yang berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan tanpa bisa berdali, beralasan, tidak bisa ini, Tidak bisa itu, situasinya begini atau begitu. Nah, jadi sesudahku yang kekasih, mari kita pikirkan baik-baik dengan sungguh-sungguh, bagaimana pertarungan-pertarungan di dalam kehidupan itu, menjadi sebuah pertarungan yang sangat serius, yang harus kita kerjakan. Karena itu, ikutilah teladanku, kata Paulus. Perhatikanlah, mereka yang hidup sama seperti kami. Jadi, saudara-saudara, Mereka menjadi orang yang mengikut jalan salib Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak salib Nah saya pikir ini penting Tetapi seperti yang juga tadi saya katakan Salib telah memelah, telah memisah kepada dua kubu taat dan tidak taat Oleh karena itulah Paulus juga mengulangi kalimatnya Seringkali seperti kuyatakan kepadamu bahkan sekarang dengan menangis Ya, banyak orang hidup sebagai seterus salib Kristus Sangat menyedihkan Lebih banyak orang hidup sebagai seterus salib Kristus Daripada pengikut salib Kristus So, s u d a r a Saya kira Kebingungan-kebingungan di dalam kehidupan beragama Menjadi sesuatu yang mengerikan Pertikaian-pertikaian di dalam tubuh gereja Kristus Perpecahan yang sangat menyakitkan Gambaran-gambaran yang muncul dalam Korintus akhirnya menunjukkan betapa sebetulnya seringkali umat terjebak di tengah-tengah satu situasi hidupnya yang dilayaninya adalah dirinya, organisasinya, atau Tuhannya. Nah ini menjadi semacam kekacauan yang sangat sulit untuk dikendalikan, yang menenggelamkan umat kepada pertikaian-pertikaian yang tidak berkesudahan. Dan tiap orang kemudian bisa saja dengan sah m e m a n i p u l i r seluruh apa yang ada pada dirinya atas nama. Salib Kristus. Mari kita lihat seperti apa Kalau kita membicarakan tadi Maka Paulus memberikan contoh Kesudahan mereka dikatakan Adalah kebinasaan Karena apa Tuhan mereka perut、ya. Kemuliaan adalah aib mereka Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi Nah jadi bagian-bagian ini sudah menggambarkan Pertama dikatakan bahwa、eh, Kebinasaan itu 何でしょう Sehingga dia hanya berbicara tentang perut, tentang perut, tentang perut. Sesuatu yang paling rendah. Sesuatu yang bersifat fisik. Itulah yang dicarinya, itulah yang menjadi kebutuhannya, itulah yang dipikirkannya. Sehingga dia menyangkut materi, sandang, pangan, papan, itu melulu. Kalau dia kemudian langsung mengatakan tidak mau dengan salib, jelas. Tetapi yang jadi repot, kalau dia menjual salib untuk perutnya. Dan inilah yang terjadi b a n y a k Setiap orang berkotbah, setiap orang berbicara tentang Yesus, tetapi memperkaya dirinya. Mengambil keuntungan dari umat.、Yeah. Bahkan memperdagangkan atau mentransaksikan gereja Tuhan. Pelayanan berubah menjadi pusat bisnis. Nah ini menjadi sangat menakutkan, s a u d a r a k u Sehingga mereka menjadi seterus salib itu. Sekalipun saat bersamaan mereka meneriakan salib itu. Tapi mereka meneriakan salib itu untuk keuntungan dirinya sendiri, untuk pribadinya. Di Amerika banyak sekali gereja-gereja besar ya, diriset dan akhirnya memang sangat menyedihkan. Ketika kemudian muncul di majalah-majalah umum di Amerika seperti majalah ekonomik misalnya. Yang mengulas seka beradaan satu gereja yang perputaran uangnya miliar USD. Yang menjadi pertanyaan itu untuk apa? Lalu ada satu pem, namanya, penginjil yang sangat terkenal dengan k o t b a h n y a dengan kuasanya penuh urapan. Tetapi kemudian masuk di dalam penjara karena persoalan memanipulasi pajak dari gereja yang dipimpinnya, yayasan yang dipimpinnya. Yang katanya adalah untuk pelayanan ternyata bisnis. Seharusnya itu kena pajak, dia tidak bayar. Besar sekali. Kemudian tertangkap. Maklum di Amerika urusan pajak sangat ketat. maka masuklah dia lalu belum lagi yang lain lainnya s u s r a k u hidup yang begitu glamor hidup yang begitu mewah begitu ya wow ini menjadi sebuah pertanyaan sah sah saja tentunya seorang pendeta naik mobil tapi kalau mewah lalu super mewah tentu menjadi pertanyaan oh ini bukan barang curian pak dikasih orang tentu saja iya tapi dari segi etika perlu kepakaan Yesus Adalah contoh yang sangat luar biasa. Pada waktu itu ada kereta kuda. Kalau dia mau tentu bisa. Banyak yang akan memberikan itu kepadanya. Tapi i a tak memanfaatkan untuk keuntungan dirinya. Apalagi kemudian orang-orang dengan alasan mempercepat waktu dan lain-lain. Bahkan sampai punya helikopter atau jet pribadi. Dalam kependetaan. Tragisnya menjadi milik pribadi. Sangat mengerikan. Sementara umat masih dalam kebingungan dan kegelisahan tentang kehidupan. Atas nama berkat, ini menempel pada diri. Padahal berkat harusnya jadi berkat bagi yang lainnya. Tapi kenyataan lain lagi. Nah, oleh karena itu, s e o l a r a situasi-situasi seperti ini menjadi satu situasi yang sangat menyedihkan. Satu situasi yang sangat mengerikan. Mengakibatkan banyaknya orang dikatakan tadi menjadi seterusalib. Yeah. Sekalipun pada saat yang bersamaan Salib itu dikatakan Diungkapkan, dikumandangkan Nah bagaimana dengan kita? Jangan-jangan Kita juga sebetulnya sudah menjadi seterus salib Yang kita pikirkan hanya diri kita Kemauan kita Kalaupun kita berdoa supaya Tuhan penuhi selera kita Kalaupun kita ke gereja Supaya bisa ini dan bisa itu Dan seterusnya yang hanya berorientasi Kepada diri kita Bukan lagi tentang kita melayani salib itu Maka Ini akan menjadi sebuah gugatan yang perlu dipikirkan, menjadi satu kenyataan yang harus dipertimbangkan bagaimana seharusnya manusia di dalam kehidupannya, hidup sesuai dengan k e h e n d a k Tuhannya. Sehingga manusia tidak terjebak pada perangkap yang salah, menjadi korban daripada sebuah permainan jahat dari dosa. Karena itu tentukan sikapmu, arahkan hatimu, mau menjadi seterus salib atau tidak. Karena itu dibutuhkan sebuah kejujuran mengevaluasi diri untuk apa? Saya melakukan apa saja dalam ritual-ritual saya. Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya baca Alkitab? Untuk apa saya melayani? Untuk saya atau untuk Tuhan? Kalau untuk s a l i b Kristus, puji Tuhan. Tetapi kalau untuk diri, bukankah itu menakutkan? Karena itu, segera hentikan. Mari kita belajar. Tak mudah, tetapi harus. Di sini terjadi pertarungan-pertarungan yang serius, saudara ku. Yang kedua juga dikatakan mereka-mereka yang kemuliaan mereka adalah aib mereka. Heran sekali. Aib mereka jadi kemuliaan mereka artinya aib itu menumpuk pada dirinya. Banyaknya luar biasa. Sehingga aib demi aib yang mereka kerjakan di dalam berbagai hal-hal perilaku yang buruk, yang busuk. Kalau tadi soal materi, sandang, pangan, papan sekarang perilaku begitu kan. Sehingga dalam perilaku moralitasnya itu banyak sekali kekacauan-kekacauan yang mereka buat. Sehingga kemuliaan itu artinya adalah sesuatu yang memenuhi mereka. Adalah aibnya. Kan mengerikan sekali. Menakutkan sekali.、Ya. Saya baru pelayanan di Surabaya. Satu orang datang. Lalu nangis. Minta keluarganya didoakan. Ya, kemudian kita berdoa. Tetapi jadi sedih bagi saya. Bagaimana keancuran h rumah tangga mereka. Ya, karena mereka orang s e d e r h a n a Tapi uang mereka ditipu. Motor mereka ditipu. Dan yang jadi celaka. Yang nipu pendeta Suaminya stres Sekarang d a k kerja Barangnya habis Dia benci banget sama pendeta Tragisnya dia jadi benci Dan tidak mau ke gereja Apakah semua pendeta jahat? Jelas tidak Apakah semua pendeta baik? Juga tidak Nah, kalau sudah begini Apa yang menjadi kemuliaan mereka? Aibnya Sebagai seorang pendeta saya harus meluruskan. Tidak semua pendeta jahat. Walaupun harus diakui. Tidak semua pendeta baik. Maka kita berdoa untuk menguatkan m e n e g u h k a n umat. Yang justru lucunya, sadisnya, ironisnya. Menjadi jauh dari gereja karena aib yang dilakukan oleh p a r a Pendeta. Sedih s u s e r a Ini kenyataan-kenyataan pahit. Dimana kemudian orang yang membicarakan salib itu ternyata adalah seteru salib. 何ともうと、私は何とも言うと、私は何とも言うと、私は何とも言うと、私は何とも言は何とも言うと、私は何とも言うは何ともは何とも言うと、私は私は何は何とも言うと、私は何とも言うと、私は何とも言うと、私は何ともと、私は何とも言うと、私は何とも言うと、私はも言うと、私は何ともと、私は何とも言うと、私は何とも私は何とも言うと、私は何とは Kita menjadi penting untuk mengerjakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan apa lagi? Juga ada mereka yang pikirannya hanya semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Itu terus yang dipikirkan. Di samping sandang pangan papan tadi. Soal hidup, soal ini, soal itu. Semuanya sangat duniawi. Berpikir menang kalah. Melayani tentang diri dan bukan tentang pelayan itu sendiri. 新 r なパンパンパンパンパンパン t ンパン e Lebih menenangkan diri dan menyelamatkan diri. Karena rasa ini tidak sesuai dengan selera diri. Tidak menyenangkan. Namanya juga bertempuran. Maka mereka mengamankan diri mereka. Lalu meninggalkan rekan di dalam medan pertempuran dengan alasan. Yang sangat tidak masuk akal. Sehingga sang rekan harus tinggal sendirian dan bertarung. Sepertinya akhirnya dia menjadi bodoh dalam pertarungan. Ia mati, sekalipun menghabisi banyak musuh. Dan sepertinya, rekan-rekan yang lari itu tetap hidup. Sepertinya, mereka yang betul dan benar. Tragis bukan? Tapi itulah kenyataan. Tidak ada pahlawan yang hidup. Pahlawan jadi mati dalam perjuangan. Yang hidup hanya orang yang dibelanya. Dan yang dibelanya, tidak sedikit tentunya yang oportunis di sana. Ini kenyataan yang bisa kita lihat dalam kisah-kisah sejarah-sejarah. Bagaimana orang yang nempel kiri, nempel kanan justru hidup para brutus. パパンギャナットジュストムジャリヒドゥ。ナキサキサリダ lam sa ジ ara Babatan sa ジ ara Indonesia itubanya askali?、Yeah. ?Kalokita non ton c e r i t a tantang? APA prang prang Magakitakan munamukan hawal sa partito.Solalo <笑> da キ isa、ah、brutus si penghiannat。たびマラカサラマッエムバジュワンて was!Se partiniasubuka buduan! Tapi bukan gak, itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang menyangkal Dia, selamat. Justru Dia menyatakan kebenaran, harus tersalib. Tragis, tapi kenyataan, tak terbantah. Karena itu adalah fakta. Sudah saudaraku, camkan, pikirkan, betapa salib sudah menciptakan berbagai pergumulan yang sangat serius. Betapa salib menggugat setiap kita. Untuk menempatkan diri secara tepat di dalam seluruh pertarungan kehidupan. Sehingga kita tidak terjebak pada perkara-perkara yang salah. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan kepada setiap kita. Kewarga negaraan kita adalah di dalam s o r g a Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewarga negaraan kita adalah kerajaan surga. Karena itu jangan takut. Ketika berjalan sebagai laskar Kristus kita menghadapi benturan dan kesulitan. キキャャラスマンガカンカバナランサリクリストスキタロスメニャンカ n ディリダンマミキューサリピトゥキャバイタンカゲティランモンキナガンギタアラミタタビカバギアンタカンパナーカンダリカイドゥパン。La cu カンラプライ a ダーランカ a ュジュラン、マカバカトウハナカンリンパーディダランカイドゥパン。アランカマナリンヤ。アランカマニャンカニャンヤ。マカディカタカナパー、イエスシトランカンモムバトゥブキテンヒナイニ、シンガスルパテンタヴィニアン、ヤンモリア、メルトゥクワサニアンダパーマナー、ルカン。 Segala sesuatu kepada dirinya. Artinya, kematian akan menanti kita. Dan hidup yang kekalahkan menjadi satu kehidupan yang luar biasa. Tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia. Apa yang akan kita takutkan? Tubuh hina ini akan terbuang. Karena itu pertarungan di dalam kehidupan. Jangan pernah membuat kita lari dari kenyataan. Akan kebenaran salib Kristus. Kita harus terikat kepada kebenaran salib. Berjalan dalam kebenaran salib dengan segala konsekuensi yang bisa m e n g h a n t a m dan menghajar kita. Itu salib. Jadi s a u d a r a k u yang kekasih, memikirkan pemikiran-pemikiran tentang seputar salib memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan seperti yang saya katakan juga sebelumnya, ini menjadi sebuah pengantar bagi kita untuk memikirkan lebih dalam dan lebih dalam. Beban saya untuk membicarakan tujuh perkataan di atas kayu salib menjadi satu beban yang khusus untuk tahun 2007. シングルトゥジュミングブルトゥルトゥルセカンディチャラエトゥ、シュパイウマンモンポニャサトゥプングティアニャンクワットゥヤンセアてゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥがトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥ����ルトゥ�ルトゥルトゥルトゥ���ルトゥルトゥ��ルトゥ������ルトゥルトゥ������ルトゥ��� なり、ケタミンガリケタニャタジャバクパダシンボルサマタタビタマンポムンガリダンマンダーミンムカ t a t クタファクタニャタダリコンギュランケイドパンカーナーサリピタナーカネトスオーラクエンカ t カシビアラサリピストスミネリサトサリピンコワディダランケイドパンギタエンベレギタボレン la cu カナベンギリケンダクトウンギタセンゲディダラニャスンギトウンディープルムリアカちマリケタマミキ r カンバゲンバゲンサプ a n ィエニーソパニトスプルトンブカンバンディ Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi keendak Tuhan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Pikirkan, camkan itu. Di tengah pergumulan seperti itu. Tujuh perkataan salib menjadi sangat penting. Bagi saudara-saudara siapkan waktu. s e hari minggu, hari minggu, hari minggu, tujuh hari minggu berturut-turut akan bicara itu. Pada pukul tujuh tiga puluh, pada pukul sepuluh, pada pukul empat sore, tiga kali kebaktian saya akan bicarakan. Di kebaktian pertama d a a a m n p e r dan terus akan berlanjut Pada kebaktian kedua dan seterusnya Twin Plaza Hotel akan jadi tempat ibadah kita yang baru Sebelum rumah sakit harapan kita Nah di Twin Plaza Hotel Di Office Tower Di sana kita akan beribadah bersama-sama Di sana saudara akan mendapat penyegaran Untuk mengerti kebenaran yang utuh Tujuh kali berturut-turut Ini khutbah yang langkah Tetapi saya pikir d、um uh. ah、dalam s、uh、e、si、l u の u h kehidupan kita mesti belajar u n t ザ k siapkan waktu belajar untuk sedikit capek belajar untuk lakukan banyak hal karena saya mau belajar juga untuk memberikan yang t e r b a i k dalam melayani Tuhan. Yeah. Saya mau belajar memberikan apa yang terbaik Untuk boleh mengerjakannya Tentu saya harus mempersiapkan dengan baik-baik s i l a k a n jemaat persiapkan diri baik-baik Persiapkan waktu baik-baik Datang baik-baik Bawa keluarga semua Supaya kita bisa bertumbuh bersama Mengerti kebenaran makna Salib Kristus itu Sehingga kita tahu betul siapa Yesus kita sembah Sehingga kita tidak menjadi seteru salib Tetapi bersukutu dengan dia Di dalam dia oleh dia Dan untuk kemuliaan namanya Jangan takut dalam kehidupan sementara マカカカ a ランマンティキタ、メジディカバーギアニャ a ロア・ビア n ジャン a ラタコトン s メニャタ r a k、ah、u marilah tak menjadikan perut kita sebagai tuhan kita tak menjadikan aib kemuliaan kita tak menjadikan pikiran duniawi menguasai seluruh pemikiran kita tetapi sebaliknya タプルブルダリ。カロコジェディブルカッタ、ダパッブルカッタ、オレサリブ、ブルカティアン・ライン、ジャンアン・ティン・ダー・ソモニャバダディリム。カロエンカオ、ディブルカティ、ウントムニャン・パイカン・カバダオラン・ライン、カタカン・カバダオラン、ジャンアンタクダー・ミルム。シンガディング・ミキャン・ソズ・ラクウ、エコトス・ブルをン・ブー、ディダー・ラン・ケイドパン、ウントボレマラクウカン、ア・メメジェディケン・ダクトウハン、ディダー・ラミャトウハン、ディプロムリアカン。 パンティンやハロスケダカジャカンディダーランケイュパンゲータ。カネトラカカンラ、パタタタカンラハティモ、ヘルプラ、ソプティケンダクトハンモ。Lajarla、デングンウト、サリピト、ジャンガン、ジャディセタルサリピ、タビジャリラ、パニコツサリピ、ヤンセティア、ピクル、サリプモ、デングンムンガティ、サリピト、キランヤギタボレブルトモ、ディトゥインプラザ、 Pada tanggal 25 Februari, hari minggu ini. Pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 4 sore. Doakan persiapan-persiapan saya. Doakan supaya Tuhan juga pakai saya. Mengungkap salib dengan utuh. Sehingga tujuh perkataan salib selama tujuh minggu berturut-turut menjadi berkat bagi kita semua. Bukan saja saudara, saya pun sangat rindu tentunya diberkati. Sampai bertemu di Twin Plaza untuk merenungkan secara lengkap semuanya. Di Esparman sebelum rumah sakit harapan kita Twin Plaza jalan Esparman Sebelum rumah sakit harapan kita Tuhan menolong Tuhan memberkati Tuhan mempertemukan kita Berdoa buat saya Amen Baik sosial a n kekasih Sebelum kita berdoa Kita akan mendengarkan dulu beberapa informasi Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, jika l a u e n g kau menuntun membimbing kami di dalam kehidupan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan, jika l a u dalam hidup kami, kami boleh mengerti kebenaran Meng ur, kami mengucap syukur kami berterima kasih ya Tuhan jika l ンカ iman kami mewarisi salibmu karena itu nyatakan un、yes、k a s i n u a sum kehendakmu Sungusungu m e n j a d i k e puji ア a コムリアンバギナマモトリマカシババディダンサウガトリマカシト n ンジュスクリス kami di dalam kasihmu dan biarlah Engkau juga ピ a n g menolong memimpin kami dalam mempersiapkan diri kami Menyongsong perenungan tujuh perkataan sayu y salib secara tujuh minggu berturut-turut. Berikan kepada hambamu ini hikmat dan kekuatan untuk mengumandangkan dalam kebenaran. Berikan juga kepada anak-anakmu waktu dan kekuatan serta hikmat untuk boleh datang dan menikmati, mengerti. Berkati Twin p l a z a Hotel Tower Office tempat kami akan beribadah. yang pertama kali dan untuk selanjutnya Tuhan juga tolong pimpin supaya sungguh-sungguh pelayanan ini boleh menjadi persembahan yang mulia hanya untuk puji hormat bagi nama Tuhan saja di dalam nama Yesus-Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan senantiasa terpujilah Tuhan amin